Assalamualaikum Astagfirullah Ra, bangun Udah sholat subuh belum? <SILENCIO> <SILENCIO> Keburu terang tuh, Ra Assolatu khairum minan naum Sholat lebih baik daripada tidur dulu kok. Ah, <square> bisa dibiarin nih. <Works> hmm. Huh? Eh. Eh eh Kok hujan sih? Aduh, kirain mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya. Sampai basah. Apa gendengnya bocor ya? Hmm. Alhamdulillah anak Uma udah pada bangun Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh Oh, memang Uma Kenapa basah begitu mukanya? Nisa, ayo siap-siap sarapan Iya Uma Loh, kok Kanusa sini sih? Jadi Kanusa... Siramin air ke Rara ya? Hmm? Itu tadi hujan buatan, Raka. Biar oh. kamu bangun sholat. Iya, basah tau. <laughs> udah, <laughs> udah. Ayo, jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Oh, kan Rara belum umur tujuh tahun, boleh gak gak sholat? Kata siapa gak sholat gak apa-apa, Raka? Ngarang kamu, ngarang Iya iya, Rara tahu kok Kamu saya yang paling rajin sholat deh Yeay, sholat itu bukan masalah rajin Ra mm. Tapi wajib mm -mm. mm. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat Insya Allah, kalau nanti udah besar Tidak akan meninggalkan sholat mm. Amalan yang pertama kali dihisapkan Sholat wajib, oh. Ra. Ah, iya, iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Umah? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Eh, sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, iya. Karena hukumnya... Iya, Ma, iya. Rara mau sholat sekarang. Nah, gitu, <gitu dong. <gitu <gitu> cakep. <gitu> Uma, kita berangkat dulu ya Iya sayang Waalaikumsalam Hati-hati ya Uma, terima kasih ya Udah bangunin Rara untuk salat. Yang bangunin kan tadi Kak Nusa Tandanya Kak Nusa sayang sama Rara Koknya kalau Rara susah dibangunin buat salat, Siap-siap Akan ada hujan buatan lagi ya, Kak salat. Ja! Ja! Loh. Ja! Kan